Pengen ngajakin semuanya sini untuk nyanyi sama-sama Kita seru-seruan bareng ya Jangan <guluh> bisa lagi ini harus nyanyi Buat yang di atas sana juga <guluh> Bisa nyanyi yang kenceng ya Bisa Akan